Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban wa barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ash-hadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini audio yang kelima melanjutkan pembahasan di halaman sembilan ya. Pada bab Irsyadatun fi tariqati tadrisin nahwi lil <tuh> Ini adalah petunjuk-petunjuk ya dalam metode pengajaran nahwu untuk pemula. Sebenarnya ini ditujukan kepada pengajar yang menggunakan uh, syarah Al-Mumti ini dalam uh, mengajarkan pada ya peserta pemula ya tapi tidak mengapa ana artikan dan semoga bermanfaat bagi antum yang kelak insyaallah akan mengajarkan uh, bahasa arab ya baik kepada orang yang terdekat ya di keluarga atau ke orang lain karena bahasa arab adalah bahasa yang sangat penting yang dengannya kita bisa memahami Al-Quran dan hadis-hadis nabawi Dengan pemahaman yang benar sebagaimana pemahaman para salafunasaleh Ya artinya tadi irsyadatun itu adalah petunjuk-petunjuk ya Dalam metode pengajaran nahwu untuk pemula <tuh> Al-Gorodu Min Hazal Kitabihua Ya, maksud dari Kitab ini adalah Tashilun Nahwi Alal Badi'ina Bihaisu Yatadar Rajuna Fihi Minal Ashali Ila Sahli Yaitu mempermudah ya Memudahkan Nahwu Untuk pemula Ya, dengan Sedikit ya Dengan urutan Atau dengan sedikit demi sedikit Dari yang paling mudah Ke yang paling Eh dari yang eh, Paling mudah adari eh, yang termudah Ke yang mudah Wa minasahli ila so'bi Dan dari yang mudah Ke yang sulit Jadi yang paling mudah dulu Mudah dan sulit Fakhir al-Turuk Ta'limi muraatu hal al-Mutaliminat bta'limihiim al-tadri di shi'an f shi'an, wakali lan fakali la fak wakali dan ya cara terbaik cara yang baik dalam mengajarkan itu adalah menjaga kondisi si murid dalam uh, belajar mereka, ya dengan memastikan bahwa mereka itu berurutan atau step demi step, ya sedikit demi sedikit mengetahui dari yang hal yang paling mudah dulu, kemudian mudah dan kemudian menaiki level selanjutnya yang sulit. <tuh> Ya ini sebenarnya dikutip dari Muqaddimah Ibn Khaldun di halaman 331. Ini merupakan metode pengajaran ya. Fa <tuh> bagi lil muallimi an ya'mala bil ati. Dan seyogianya bagi para pengajar untuk ya melakukan hal di bawah ini. Ya para peserta juga bisa melakukannya sebagian ya yang pertama adalah al ikhlasulillahi taala wa, wal isti'anatubihi itu pertama adalah ikhlas yang mengajar atau belajar hanya karena Allah taala dan memohon pertolongan kepadanya ya karena kita tidak bisa tidak akan mungkin dapat memahami pelajaran tanpa meminta pertolongan kepada Allah taala. Ya, yang memahamkan kita adalah Allah, maka perbanyaklah berdoa, Allahumma fakihi fi ddin. Ya Allah, fakihkanlah aku dalam ilmu agama. Yang kedua adalah tahdzirud darsi jayyidan qabla ilqa'ihi. Yaitu para pengajar senantiasa Ya atau harus mempersiapkan pengajaran dengan baik sebelum uh, pertemuan. Ya seperti sekarang ini. Ya semoga para pengajar dan anak dimudahkan esok hari Insya Allah. Yang ketiga, atam hidu lidarsi bimuroja atidarsil maldi warabtihi bidarsil jadi di yaitu membuka pelajaran dengan memrojaah pelajaran sebelumnya dan menggabungkan dengan pelajaran yang baru jadi insyaallah rencananya nanti <coughs> di pertemuan selanjutnya dan seterusnya uh, para peserta diwajibkan menghafal matan jurumiyah ya matannya itu cuma sedikit adapun syarahnya itu ada banyak dan catatan-catatan kakinya ada banyak jadi yang nanti disetor itu adalah matan jurumiyahnya matan jurumiyah yang telah dipelajari di pertemuan sebelumnya itu disetor di pertemuan selanjutnya insyaallah yang keempat istighdha mubadil wasaili ta'limiyati kasaburati walaklamil mulawwanati in tayassarat yaitu menggunakan sebagian wasilah untuk belajar seperti papan tulis insyaallah kita ada papan tulis waklamil mulawana yaitu spidol yang berwarna-warni cuman ya pengalaman dari kemarin spidolnya hanya warna hitam intayas sarat ya jika tersedia jika tidak tersedia pun tidak apa-apa <tuh> dan insyaallah juga seperti biasa Ana mengajar Terkadang menggunakan uh, Proyektor ya, InsyaAllah Yang kelima il, uh, al ikhtisaru uh, al ala ma fil kitabi Min syarhin Wa ma baqiyah min ziyadatin Tu akharu ilal kitab Bissani Ya membatasi Dengan apa yang ada di dalam kitab dari syarah al-Mumtani. Ya, dan meninggalkan tambahan atau mengakhirkan pada pembahasan uh, kitab yang lanjut. Kecuali ila idza kanat ziyadatu amtsilah. Jika tambahan itu berupa uh, contoh, itu tidak mengapa atau tamarina atau latihan-latihan atau taudi al-au atau penjelasan-penjelasan min sya dalam uh, pembahasannya antum makkina fihi muddarsa ya jika memungkinkan ya dengan hal tersebut itu dapat memahamkan pelajaran dan mendekatkan pemahaman mereka maksudnya pemahaman murid. Yang keenam adalah tasjii'ul muta'allimina al-atiyani bi amtsilatin min kibalin an fusihim wa 'ala suwa wa, wa 'ala su'ali fi ma yushkilu. Yaitu menyemangati para peserta ya Pengajar itu harus menyemangati para uh, peserta Atau para toleh bulim Ya dalam Dan uh, menggunakan contoh-contoh Dengan sesuai kapasitas mereka Dan pertanyaan um, atau, Dan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mereka itu masih bingung, ya suskil. Ya, jadi para pengajar itu harus ya, menyemangati dengan menurunkan contoh-contoh yang sesuai dengan kapasitas mereka dan pertanyaan-pertanyaan yang biasa diajukan yang membuat mereka itu bingung, ya muskil. Yang ketujuh, tasjirul muthalimin ala Muraja'ati ma mada yaitu menyemangati para penuntut ilmu atau murid untuk memurajaah apa-apa dari pelajaran yang telah lalu. Yang kedelapan yaitu pengajar harus senantiasa as-sabru 'alal badiina bitikraris syarhi wa al-akhtail Ya, para pengajar itu harus sabar ya kepada para pemula. Ya, dalam mengulang-ulang penjelasan wa tashhihil akhtailahum dan selalu membenarkan kesalahan-kesalahan mereka. Ya, memang belajar itu adalah tempatnya salah dulu, ya. Jadi enggak usah takut salah. Ya namanya juga baru belajar. Kalau nggak salah salah atau takut salah atau malu untuk mencoba yang untuk membaca mulai membaca kitab maka nanti ilmu itu akan sulit masuk. Yang kesembilan taujihul mutal ni mina ilal ijabati anit tamri nati Allah tiba adaku ledar halahum yaitu membimbing para peserta dalam menjawab latihan-latihan uh, yang alatiba dakul idarsin watashihi watashihilah watashihiha lahum ya jadi tamrin-tamrin yang uh, ada setelah pelajaran watashihihalahum dan memperbaikinya uh, jika jawabannya salah yang ke sepuluh adalah alhadaruh ya ini peringatan Ya, peringatan Mimma yaf'aluhu ba'dul muallimina min taswishi Ya, min taswishi azhanil badi'ina bitawassu'i fi syarhi Yaitu peringatan dari apa apa yang dilakukan oleh sebagian pengajar ya Dengan, apa, dengan mengacaukan pikiran-pikiran para pemula ya dengan meluaskan penjelasan bi ri ta'rifis saabah ya dengan menyebutkan definisi-definisi yang sulit atau wal irobatil gharibah atau dengan menjelaskan i'rab-i'rab yang asing wal khilafatis syadidah atau menjelaskan khilaf-khilaf atau perbedaan-perbedaan di kalangan ulama nahwu yang begitu banyak ya dan memberikan catatan-catatan kaki yang terlalu banyak nah, Ini merupakan hal-hal yang eh, diperingatkan oleh Sheikh Malik ya, Kepada para pengajar dalam melakukan pengajaran terutama kepada kalangan pemula Itu jangan eh, banyak menjelaskan atau menyebutkan definisi-definisi yang sulit atau menjelaskan irop-irop yang asing dan menjelaskan perbedaan pendapat para ulama di kalangan uh, ulama nahwu dan memberikan catatan yang terlalu banyak ya selesai ini merupakan petunjuk-petunjuk untuk uh, pengajar dan semoga bermanfaat walaupun antum uh, masih belajar dan kita pun sama-sama belajar semoga bermanfaat Paskala antum bisa mengajarkan kepada orang-orang uh, yang terdekat diantara antum sekalian. Barakallahu fiik wa hayrad da'wana. Alhamdulillahil ladzi bihamdika asyhadu illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. warahmatullahi wabarakatuh.